Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'ad InsyaAllah pada malam hari ini Kita lanjutkan pelajaran kita Dan pada pelajaran yang pertama kita mempelajari kitab Tauhid Kita masih di bab pertama Sampai kita pada Pada dalil yang ketiga Bab yang pertama Pada dalil yang ketiga Yaitu Pada halaman ke tiga belas Berkata penulis Rahimahullahu ta'ala Wa qawluhu dan firmannya Firmannya di sini adalah firman Allah Di dalam surat Al-Isra Ayat ke-23 Dalil yang ketiga Yaitu di dalam firman Allah Di surat Al-Isra ayat ke-23 Wa qadha rabbuka Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana salah kitabnya ya. nah. Allah berfirman wa qadara rabbuka qada Kalian lihat di bawahnya Makna dari qada adalah Amaro wa wasso. Dia memerintahkan dan dia mewasiatkan wa qadara rabbuka dan rabbmu telah memerintahkan dan telah mewasiatkan ya. Allah agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya lihat, apa yang Allah perintahkan agar manusia tidak beribadah kecuali hanya kepadanya ini mahalus syahid ini tempat naam atau poin yang menjadi pembahasan kita Wabil walida ini isana dan Allah Rabb Mu'ad juga telah memerintahkan kepada kedua orang tua untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik. Ia yeah. kita baca di bawahnya. Kodo amaro wawasok. Kodo ini maknanya adalah memerintahkan dan mewasiatkan. Wal muradu bil kodo ihuna. Dan yang diinginkan dengan kodo di sini adalah kodo ashari wadini perintah ya ketentuan yang sifatnya syariat ya dini ya keagamaan la kodo ulko dari al kauni bukan perintah atau ketetapan yang sifatnya kodo dari al kauni ini pembahasannya agak panjang kita lewat dulu karena bukan di sini yang dijadikan sebagai poin pembahasan. Rabbuka maknanya Ar-Rabbu wal Malikul Mutasarrif. Rabbuka itu dari diambil dari kata Rabb yang maknanya adalah Al Malik penguasa, Al Mutasarrif yang mengatur. Allazi Rabbajaami'al 'alamin bi yang mana dia telah mentarbiah ya menguasai dan mengatur, mengurus seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Allah <tuh> ta'budu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Aiy antak buduhu kalian beribadah kepadanya, wala ta'budu ghoirahu dan kalian tidak beribadah kepada selainnya. Kalian beribadah kepadanya, kepada Allah. Dan tidak beribadah kepada selain Allah. Wabil walidai ini isana. Apa makna dari wabil walidai ini isana dari ayat di atas? Maknanya Wakaldo dan Allah telah menetapkan, Allah telah memerintahkan antoh sinu bil walidai ini agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua, agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kama koto antak sebagaimana Allah telah memerintahkan kalian beribadah kepadanya, wala tak budu dan kalian tidak beribadah, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Taib, itu makna dari nafam kata perkata di dalam ayat di atas. Adapun makna global dari ayat ini dikatakan oleh beliau. Al-ma'nal-ijmali al lil-ayah Makna global dari ayat ini Al-Ikhbaru Ayat ini mengabarkan An-nallaha subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah Yang maha suci lagi maha tinggi Amara wa wassa Telah memerintahkan Dan telah mewasiatkan Ala al-suni rusulihi Melalui lisan-lisan Para rasulnya Ayak budawahdahu, ayubada wahdahu, agar Allah diibadahi, agar hanya Allah yang diibadahi. Du nama siwahu, bukan yang lain. Wa ayusinal waladu ila walidayhi isana, dan Allah telah memerintahkan, Allah telah mewasiatkan agar anak berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya bil qauli wal fi'li baik dengan ucapan dan dengan perbuatan wala yusi'u ilaihima dan wala yusi'a ilaihima dan tidak boleh anak berbuat jelek kepada keduanya li annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hadhi sigorihi wa dha'fihi karena keduanya lah yakni ayah dan ibu yang telah melaksanakan tarbiyah pendidikan pengaturan ya telah menghidupi telah mengasuh sang anak fihanisigorihi ketika keadaan dia kecil ketika dia masih kecil wadokfi ketika dia lemah hatta kowiyah wasdadda hingga sang anak itu menjadi kuat dan menjadi kokoh orang tua yang telah memberikan itu semua sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Iya, dan kalian lihat Allah gandengkan hak orang tua dengan hak Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Walaupun orang tua musyrik, walaupun orang tua seorang yang kafir, iya, untuk masalah berbuat baik di dunia ini tetap seorang muslim diwajibkan untuk berbuat bakti kepada keduanya. Iya. Naam. Naam. Anak tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya naam ber- naam orang-orang yang tidak muslim, orang kafir misalnya. Iya wa in jahadaka ala an tusyrika bihi na'am wa in jahadaka apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk engkau menyekutukan aku na'am dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya fala tuti'huma jangan kalian taati keduanya wasahibhuma fid dunya ma'rufa dan pergaulilah na'am dan bermuamalah kepada kedua orang tuamu itu dengan baik di dunia ini ya jadi selama kedua orang tua tidak memerintahkan kepada perkara yang mungkar ya sang anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya dan bakti yang paling besar ya seorang anak ketika mendapati kedua orang tuanya adalah orang yang kafir, orang yang musyrik adalah dengan mendoakan dan mendakwahi keduanya untuk bisa masuk ke dalam Islam. Ya sebagaimana ini yang dilakukan oleh para salaf kita. Para sahabat, ketika mereka mendapati kedua orang tua mereka orang yang musyrik, mereka berusaha semampu mungkin untuk mengajak keduanya kepada Islam. Kalau hafidzahulloh taala, kita lanjutkan munasabatul ayatilil bab. Sekarang kaitan ayat ini dengan bab apa korelasi hubungan antara firman Allah surat al isroh ini dengan bab yang kita baca sekarang? Iya, dengan bab yang kita ada pak di dalamnya saat ini. An tauhida huwa akadul hokki. Kaitan ayat ini dengan bab sesungguhnya tauhid itu adalah hak yang paling ditekankan, hak yang paling diperintahkan. Wa awajabul wajibat. Ya, tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Lian <t> Allaha badabihi <tawhid> fil ayah. Karena Allah memulai, memulai dengannya. Memulai dengan perintah bertauhid di dalam ayat ini. Walaubtada'u illa bil ahami fal aham. Dan tidaklah sesuatu itu dimulai kecuali dengan perkara yang paling penting, kemudian perkara yang penting selanjutnya. Ia. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya perkara tauhid adalah perkara yang paling penting dan didahulukan dibanding perkara-perkara atau kewajiban-kewajiban yang lain. Ma yustafadu minal ayat Habis foto kopiannya Belum? Belum Ma yustafadu minal ayat Apa yang bisa diambil faidah dari ayat ini Apa faidah yang bisa kita ambil dari firman Allah Di dalam surat al-Isra ayat ke-23 ini Faidah yang pertama Anna tauhida ma amar ma'amarallahu bihi minal wajibat Sesungguhnya tauhid Adalah perkara pertama Perkara pertama yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban yang lain Sesungguhnya tauhid adalah kewajiban pertama yang Allah perintahkan dibandingkan kewajiban-kewajiban yang lain. Wa awal hukum huquq. Iya. Tauhid itu adalah hak yang paling pertama, al-wajibah yang paling wajib alal abdi atas seorang hamba. Ya, yeah. jadi tidak akan bermanfaat sekali lagi Amalan seorang hamba apabila diiringi amalan itu dengan kesyirikan. ya Tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena seseorang dituntut untuk mentauhidkan Allah agar amalannya bisa diterima. Faidah yang kedua. Ma'fi kalimatila ilaha illallah. Apa yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah minan nafi wal isbat berupa an nafi wal isbat ya jadi di dalam ayat ini mengandung apa yang dikandung oleh kalimat syahadat la ilaha illallah iya pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu dibangun di atas dua rukun ya kalimat la ilaha satu rukun Ilallah rukun yang kedua. La ilaha ini namanya i, nafiu peniadaan karena di situ menggunakan perangkat peniadaan yaitu la la nafi. Apa yang dinafikan? Apa yang ditiadakan? Yang ditiadakan adalah ilaha yang maknanya makduh tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk di Naam Diibadahi Naam Kemudian Illallah Rukun yang kedua Illallah adalah isbat Rukun isbat Penetapan Setelah di pertama tadi Kita meniadakan sesembahan Tidak ada yang berhak disembah secara umum Secara mutlak Kemudian kita berikan Peribadahan itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Jadi ketika seorang hamba mengatakan La ilaha illallah Maka dia telah mengikrarkan Dirinya Tidak mau beribadah kepada Suatu apapun Siapapun dia Secara umum Kemudian dia hanya Menetapkan ibadah itu untuk Allah Semata Ini Nah sekali lagi kalimat la mengandung dua rukun. Rukun yang pertama adalah an peniadaan, kemudian al isbat penetapan. Nah ayat ini waqada robuka Allah ta'budu illa mengandung apa yang dikandung oleh la ilaha ilallah. Ia kata beliau kata syeikh Saleh Fauzan hafidzahullah favihadi lilun Maka di dalam mayat itu menunjukkan, ya. Nam faviha ada dalilun ala'an atau hidalah yakumu illa ala nafi wal isbat. Ya, maaf, saya ulang faviha. Maka pada kalimat ini ada dalil yang menunjukkan kalau tauhid itu tidak bisa tegak kecuali dengan nafi wal isbat, ya. Jadi barang siapa seseorang yang mau benar syahadat La ilaha illallahnya Maka dia harus Melakukan dua hal ini Dia harus merealisasikan Mewujudkan dua hal ini Ya nah, Apa dua hal itu Nafil ibadati amma siwallah Meniadakan peribadahan Dari yang bukan Allah Meniadakan peribadahan dari selain Allah wa isbatiha lillah dan menetapkan ibadah itu untuk Allah ya kama sabaqa sebagaimana yang telah berlalu ya sebagaimana yang telah berlalu naam ya jadi dari sini batil apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih beribadah kepada selain Allah apakah salatnya ataukah zakatnya ataukah hajinya Ataukah umrohnya ataukah menyembelihnya, ataukah sumpahnya, ataukah na'am ibadah-ibadah yang lain. Apabila dia masih memberikan ibadah-ibadah itu satu saja untuk selain Allah, maka dia telah mencacati syahadat la ilaha illallah-nya sendiri. Iya, telah menggugurkan syahadat la ilaha illallah-nya. Iya. Faida yang ketiga, walidain. Faidah ayat ini juga menunjukkan Agungnya hak kedua orang tua Dikatakan oleh Ya para ulama Bahwasannya Apabila seseorang ingin untuk Dimuliakan, dihormati oleh Anaknya Maka lihatlah bagaimana dia menghormati Kedua orang tuanya ya, Lihat Apabila kita ingin Anak-anak kita berbakti kepada kita maka lihatlah berkacalah pada diri kita terhadap orang tua kita. Iya. Naam, kaifata dinutu danu. Iya. Karena bagaimana engkau beramal, Demikian engkau akan dibalas. Iya. Naam. Hak orang tua ini sangat besar, sangat agung di dalam Islam. Haitsu atofa haqquhuma ala haqihi. Ya, Allah menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah, ya. setelah Allah menyebutkan haknya Allah Ta'ala bilillahi yahu, kemudian Allah sebutkan hak yang kedua wabil walidai ini isana, wajah fil martabat isania hak orang tua datang di posisi yang kedua setelah hak Allah subhanahu wataala, iya. Maka dari sini bagi anak keliru. Apabila dia berbakti kepada orang lain Tetapi dia menyanyiakan kedua orang tuanya Ada ya Orang-orang yang seperti ini Dia lebih cinta Lebih berbakti Kepada ibu angkatnya ya Orang yang bukan melahirkannya Kemudian dia menyanyiakan orang tua kandungnya sendiri Iya Padahal barakallahu fiikum ya Allah memerintahkan untuk mendahulukan hak kedua orang tua dan kedua orang tua di sini yang dimaksud tentunya adalah orang yang telah melahirkan diri dia. Walaupun dia juga punya kewajiban berbakti kepada orang lain, orang yang telah memberikan kebaikan kepada diri dia akan tetapi tetap orang tua kandung ini tidak bisa tergantikan. Iya. Faidah yang keempat Wujubul ihsani ilal walidaini bijami'i anwa'il ihsani Ayat ini juga memberikan faidah kepada kita Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua Dengan seluruh macam-macam perbuatan baik Perbuatan baik di sini apa? Umum, apa saja Apakah dengan uang kita? Dengan harta kita? Dengan Uh, anggota tubuh kita dengan tenaga kita dengan pikiran kita dengan ucapan kita, ya karena Allah tidak membatasi perbuatan ihsan di dalam ayat ini. Allah menyatakan wabil walida ini ihsan dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan kebaikan di sini sifatnya umum. Li anahulam ya huso karena Allah tidak menghususkan nau'an dunah nawait Allah di dalam ayat ini tidak menghususkan satu macam lalu kemudian mengabaikan yang lain. Tidak. Tapi Allah mengacakan ihsana eh menunjukkan perbuatan baik di sini sifatnya umum. Faidah yang kelima adalah tahrimu uku kil walidain. Sehingga di dalam ayat ini kita punya faidah haramnya ya, uku durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Wallahu a'lam bisawab ini yang kita baca dari kitab kita yang pertama Nah